Halo hai, jumpa lagi bareng saya Aryan Surya di Pagar Kehidupan. Apa kabar kamu ya, teman-teman? Saya sangat senang sekali, kenapa? Karena di hari ini akhirnya, setelah sekian lama mungkin kamu merindukan video saya. Akhirnya saya bisa kembali muncul kembali di telinga kamu, paling tidak, atau mungkin di mata kamu kalau kamu sambil melihat video saya Dengan materi-materi baru yang akan saya sajikan kepada kamu Yang insyaallah dengan izin Tuhan bisa memberikan kamu manfaat, petunjuk, dan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kehidupan yang kamu miliki saat ini Nah sebelumnya saya mengucapkan dulu mohon maaf lahir dan batin Karena mungkin video ini saya buat habis nuansa lebaran Mohon maaf jika jikalau saya mungkin membuat kamu terlalu lama menunggu Karena banyak sekali orang-orang yang memberikan saya pesan Bahwa mereka sangat menginginkan saya untuk kembali membuat materi baru Karena materi-materi lama saya, Alhamdulillahnya, puji Tuhannya Sudah banyak membantu mereka, terima kasih sekali Nah di materi kali ini Langsung aja teman-teman, saya akan langsung mengajak kamu berdiskusi atau mungkin berbicara Anggap saja seperti biasa saya ada di depan mata kamu, di samping telinga kamu Sebagai sahabat kamu yang mengajarkan kamu mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan perbedaan antara takdir dan nasib Betul Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang membahas perbedaan antara nasib dan takdir. Nasib dan takdir, kedua hal yang sebenarnya berbeda, namun seringkali banyak teman-teman saya, mungkin juga kamu yang tidak mengetahui perbedaan jelas antara nasib dan takdir. Sebelum saya menjelaskan perbedaannya, pertanyaan pertama yang mungkin kamu ajukan kepada saya adalah, apakah penting mas bro? Untuk mengetahui perbedaan antara nasib dan takdir, jawabannya sangat teramat penting. Kenapa? Karena pada dasarnya begini, pengertian nasib adalah segala sesuatu hal yang terjadi dan bisa dirubah. Sementara pengertian takdir adalah segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kamu dan tidak perlu kamu berusaha berubah karena memang tidak bisa berubah. Nah sekarang, kalau seandainya kamu tidak mengetahui perbedaan jelas antara nasib dan takdir, maka kamu akan tertukar-tukar antara perbedaan nasib dan takdir yang mengakibatkan kamu berada di jalan yang salah. Yang harusnya kamu bisa berubah karena memang itu hanya nasib, kamu pikir itu takdir, jadi kamu tidak mau berubah. Kenapa kamu tidak mau berubah? Ini udah takdir gue bro, padahal sebenarnya bukan takdir, itu nasib. Nah kali ini izinkan saya sebagai sahabat kamu, sebagai orang yang ada di samping telinga kamu Untuk memberikan pembabaran yang bisa membuat kamu insyaallah Dengan izin Tuhan mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana sih caranya gue Dan apa yang harus gue kerjakan agar gue bisa menghadapi perbedaan nasib dan takdir dalam hidup gue Teman-teman, banyak orang di luar sana yang merasa bahwa hidup ini tidak adil banyak orang di luar sana, mungkin juga kamu yang merasa sangat kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu Yang menganggap Tuhan itu pilih kasih Padahal Tuhan itu tidak pernah pilih kasih Padahal yang namanya alam semesta ini dengan izin Tuhan selalu bersifat baik hati Kepada semua orang secara adil Nah yang menjadi masalah adalah Tidak semua orang memiliki ilmu Bagaimana cara menghadapi kehidupan Dalam kehidupan Ada dua, ha dua garis Yang selalu digariskan oleh Tuhan Yang bernama Garis takdir dan garis nasib Nah banyak orang tertukar-tukar Antara garis nasib dan garis takdir ini Yang membuat orang cenderung Menuduh Tuhan itu tidak adil Dan menuduh hidup ini kejam Pertanyaan kedua yang mungkin Kamu tanyakan, oke okay, mas bro saya gak suka berbelit-belit Gimana caranya Saya bisa tahu apakah hal yang terjadi dalam hidup saya ini Nasib atau takdir Nah Kalau saya mengalami sebuah dalam tanda kutip musibah atau cobaan Ada satu cara yang bisa saya lakukan Untuk meneliti kira-kira yang terjadi sama gue ini Musibah yang berka Yang bernama nasib Atau musibah yang bernama takdir ya kalau memang ini musibah yang bernama nasib, berarti penyebabnya adalah gue sendiri dan gue bisa merubahnya Tapi kalau ini musibah diakibatkan karena takdir, berarti memang ini sudah digariskan Tuhan Dan gue tidak perlu merubahnya apapun karena nanti akan ada penyelesaian dengan sendirinya Nah caranya bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa ini nasibkah atau ini takdir? Caranya, ajukan dua pertanyaan emas yang akan saya ajarkan kepada kamu berikut ini. Dua pertanyaan emas itulah yang akan selalu harus kamu tanyakan seandainya ada musibah yang terjadi dalam hidup kamu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama cukup sederhana. Kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, apakah ini bukan salah kamu? Sekali lagi, pertanyaan pertama ya. Apakah ini bukan terjadi karena salah kamu? Kalau kamu memang menjawab ya ini bukan terjadi karena salah saya Bagus Lanjutkan ke pertanyaan nomor dua Pertanyaan nomor dua adalah Apakah kamu sudah menggunakan semua peluang yang ada di sekitar kamu Untuk berubah ke arah yang lebih baik? Kalau jawabannya ya Bagus kalau dua pertanyaan ini jawabannya adalah ya dan ya itu berarti adalah kamu menghadapi takdir dan itu tidak bisa kamu rubah, simple kan? Tapi kalau salah satu jawabannya tidak atau keduanya adalah tidak itu adalah nasib dan yang namanya nasib dengan takdir nasib bisa kamu rubah, takdir tidak bisa kamu rubah hanya perlu kamu terima bulat bulat dengan sabar. Nah sekarang kita kita bermain dengan contoh ya. Anggap saja ceritanya, ceritanya, kamu di PHK. Sekarang saya tanya sama kamu, PHK itu nasib apa takdir? PHK nasib atau takdir? Sekarang caranya gimana? Caranya ajukan dua pertanyaan yang saya katakan tadi kepada hidup kamu. Coba, pertanyaan pertama tadi apa? Apakah PHK ini terjadi bukan karena salah saya? Kalau menurut saya, PHK itu bukan salah karyawan. Karena itu kebijakan perusahaan yang dilakukan secara acak Tidak pilih kasih Betul? Berarti PHK bukan terjadi karena salah kamu Jawabannya ya, itu bukan salah saya Pertanyaan kedua Apakah kamu sudah menggunakan semua peluang yang ada untuk menjadi lebih baik? Jawabannya ya Karena kamu tidak salah Dan kalau kamu di PHK Kamu pasti sudah menggunakan semua peluang untuk menjadi lebih baik Ternyata kamu di PHK juga Kalau dua-duanya itu adalah ya Berarti itu takdir PHK adalah takdir Kamu tidak perlu menggerutu Kamu tidak perlu marah Kamu tidak perlu banting barang Kamu cukup terima Dan biarkan semua selesai dengan sendirinya Dengan izin Tuhan Titik. Kasus yang kedua Kemiskinan Kemiskinan menurut kamu nasib atau takdir? Nasib? Takdir? Coba sekarang kamu analisa menggunakan dua pertanyaan emas saya tadi Pertanyaan pertama apa? Apakah kemiskinan terjadi bukan karena salah kamu? Kemiskinan salah kamu bukan? Bukan Kemiskinan bukan salah kamu Jadi jawabannya ya itu bukan salah kamu Orang terlahir miskin bukan salah dia Gak bisa milih ya kan? memang Mem bisa milih kamu masuk lubang yang mana lubang yang itu orang miskin lubang yang itu orang kaya, gak bisa ya kan, lubangnya diatur sama Tuhan tiba-tiba kamu lahir jadi kemiskinan, kamu terlahir miskin bukan karena salah kamu pertanyaan nomor dua apakah kamu sudah memanfaatkan semua peluang yang ada untuk menjadi orang yang lebih baik jawabannya, kalau kamu jujur pasti tidak kalau orang miskin sudah menggunakan semua peluang dengan baik Pasti dia kaya Kalau dia tetap miskin Berarti dia belum menggunakan semua peluang dengan baik Berarti kalau jawaban pertanyaan nomor 1 tadi ya Dan pertanyaan nomor 2 dijawab tidak Artinya apa? Betul Nasib kemiskinan adalah nasib Dan bisa kamu rubah Jadi buat kamu yang sekarang hidupnya merasa susah Kamu bisa berubah Itu bukan takdir Kamu hanya tertutup perlu terus berdoa, berdoa, bersedekah, bersedekah, bersedekah, tolong orang, tolong orang, tolong orang, nanti lama-lama Tuhan dengan kemurahannya nunjukin kamu jalan, dan kamu tinggal ambil jalannya, ambil peluangnya, lama-lama hidup kamu pasti berubah. Itu pasti. Jadi dari dua hal tadi, kamu sudah tahu, mana nasib dan mana takdir. Sekarang saya tanya lagi, kematian orang yang kamu cintai, Takdir atau nasib Ada orang yang bilang takdir, ada juga yang bilang nasib Sekarang saya tanya Orang mati, apakah itu terjadi bukan salah kamu? Ya, itu bukan salah saya Saya gak bisa mencegah, bagus Pertanyaan nomor dua Apakah kamu sudah menggunakan semua peluang yang ada untuk membuat dia tetap hidup? Kemungkinan besar, ya Tapi dia tetap mati, Ya udah, Itu namanya takdir, selesai Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan takdir Ciri khasnya kamu tidak bisa cegah. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga tapi tetap terjadi. Itu takdir. Dan segala ciri khas yang berhubungan dengan nasib adalah kamu menjadi tersangkanya. Kamu yang salah terjadilah hal yang berhubungan dengan nasib. Jadi cara menghadapi nasib dan takdir setelah kamu mendengarkan audio saya ini saya mohon rubahlah. Karena belum tentu yang terjadi sama kamu ini nasib Siapa tahu takdir Dan belum tentu juga yang terjadi sama kamu ini takdir Siapa tahu nasib Gunakan dua pertanyaan emas tadi Untuk menilai yang terjadi sama gua ini nasib apa takdir ya Kalau memang yang terjadi dengan kamu adalah nasib Kamu bisa berubah kabar gembiranya Tapi kalau yang terjadi kepada kamu adalah takdir Kamu tidak bisa berubah Cukup kamu telan semuanya bulat-bulat Dan bersabarlah Karena habis gelap, pasti kalau yang namanya takdir, ada terang. Itu pasti. Sementara nasib, untuk menjadi terang, kamu harus berusaha. Tidak boleh menunggu. Itu bedanya nasib dan takdir. Nah, sekarang. Saya selalu memberikan praktek kepada setiap orang yang mendengarkan atau menonton video saya. Praktek kamu saat ini sederhana. Yang pertama. Tolong kamu bagikan video ini kepada orang-orang di luar sana yang mungkin sedang kebingungan dengan nasibnya Dengan takdirnya ya, Saya minta tolong kamu berikan video ini kepada mereka Dan biarkan mereka mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi Dan biarkan mereka juga mengerti ini takdir atau nasib yang terjadi dengan diri mereka Kenapa? Karena kalau kamu membantu mereka Kamu dapat pahala, saya dapat pahala Dan orang-orang itu pun terbantu Siapa tahu mereka sudah putus asa dan hampir bunuh diri Dengan adanya petunjuk dari saya ini Yang kamu berikan kepada mereka Mereka bisa terbantu Sebarkan video ini kepada banyak orang Supaya mereka terbantu Itu PR pertama kamu PR kedua kamu adalah Saya mohon Mulai detik ini Kamu tidak lagi menjadi orang yang cengeng Tidak lagi menjadi orang yang menggerutu Karena kamu sudah tahu Perbedaan nasib dan takdir kalau memang yang terjadi sama kamu adalah nasib, berubahlah Tapi kalau yang terjadi dengan kamu adalah takdir, terimalah dengan lapang dada Karena apa? Karena nasib dan takdir itu berbeda Dan perbedaan antara nasib dan takdir itu pun yang bisa merubah hidup kamu Kalau kamu tahu cara menghadapinya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga apa yang saya bisa bagikan kepada kamu saat ini bisa merubah kamu dan membawa kamu ke dalam kehidupan yang lebih baik. Saya Aryan Surya, Inspirator Kehidupan Indonesia dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving.